Assalamualaikum. Sudarlun. Berita malam medisi hari ini, Sabtu 1 September 1 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Ratusan warga Lawung datangi kantor Bupati Pidi tuntut penyelesaian sengketa tapal batas. Jawa Tengah juara umum FLS 2N 2018 tingkat nasional di Aceh. M K Aceh Singkil diminta cairkan uang makan santri Syekh Abdul Rauf As -Singkili.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 Dalun, ratusan warga Gampung Ujung Pidi dan Sago, Kecamatan Muara 3 Sabtu mendatangi kantor Bupati Pidi. Kedatangan warga tersebut menyelesaikan sengketa tapal batas tanah yang terjadi antara dua gampung tersebut. Tanah itu direncanakan digunakan untuk sarana olahraga. Ratusan warga lawung mendatangi kantor Bupati Pidi menggunakan pick-up L300. Sesampai di kantor Bupati, warga memarkirkan kendaraan di depan kantor Bapeda Pidi. Turun dari kendaraan, warga duduk berpencar di depan kantor tersebut. Puluhan polisi melakukan penjagaan di setiap pintu masuk menuju kantor Bupati Pidi. Polisi juga menutup semua pintu kantor Bupati agar warga tidak bisa menerobos masuk. Beberapa menit kemudian, perwakilan dua gampung diperbolehkan masuk untuk mengikuti rapat sengketa tapal batas yang dipimpin Sekda Pidi Muslihadi. Kabupaten Ops Kompol Juli Effendi mengatakan polisi telah melakukan penggalangan dengan tokoh masyarakat di dua gambong itu agar menyelesaikan masalah sengketa tanah yang akan digunakan untuk lapangan sepak bola. Sedalon kontingen Jawa Tengah keluar sebagai juara umum Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMA SMK Tingkat Nasional 2018 yang dipusatkan di Banda Aceh. Pada malam penutupan yang berlangsung di halaman Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh, cuman malam kontingen Jawa Tengah berhasil merebut 12 medali enam mendali emas, tiga mendali perak, dan tiga mendali perunggu. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Toto Suprayidno menyerahkan plakat dan penghargaan kepada juara umum FLS 2N tingkat nasional tahun ini. Sedangkan juara umum 2 dan 3 masing-masing direbut Jawa Timur dan Sumatera Barat. Pada malam penutupan yang juga dihadiri asisten satu bidang pemerintahan setda Aceh M. Jafar, Direktur SMA Kemdikbud di Sutanto dan Direktur SMK Kemdikbud Muhammad Bakrun. Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyerahkan mendali superior untuk Nusa Tenggara Barat sebagai peserta di atas passing grid. Darlun pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diminta segera mencairkan uang makan santri Pondok Pesantren Modern Terpadu Syekh Rauf Asingkili di pangkalan Sulampi Suro. Sebab uang tersebut sangat dibutuhkan untuk biaya makan para santri, terutama yatim, yang ditanggung pemerintah daerah. Zulfan, pengelola dapur umum Pondok Pesantren Modern Terpadu Syekh Rauf Asingkili, mengatakan uang makan santri anak yatim sejak Januari hingga saat ini belum dicairkan. Kondisi itu memaksa pihaknya harus mencari pinjaman agar santri tetap bisa makan. Menurut Julfan, pihaknya cukup kewalahan mencari biaya talangan agar santri tetap bisa makan. Darlun Indonesia Asian Games Organizing Committee memastikan hanya 7.500 tiket yang dialokasikan bagi tamu penting dan sponsor saat upacara penutupan Asian Games 2018. Upacara penutupan Asian Games 2018 yang akan digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno Senayan bakal dihadiri 55.000 penonton dari total 78.127 kapasitas kursi di stadion terbesar di Indonesia tersebut. Dari 55.000 kursi yang disediakan untuk upacara penutupan Asian Games ada 47.500 tiket yang dijual ke masyarakat umum. Semula, Inas Jog akan mengakomodir 20% dari 55.000 tiket yang tersedia untuk tamu, sponsor, media, komunitas dan lainnya. Namun Frances mengatakan animo masyarakat menjadi perhatian khusus panitia pelaksana Asian Games tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Jarlun Israel menyambut keputusan Amerika Serikat mengakhiri bantuan dana untuk badan perlindungan pengungsi Palestina di bawah PBB yang diambil pada Sabtu. Israel juga menuduh organisasi yang membantu 5 juta pengungsi Palestina itu memperparah konflik Timur Tengah. Israel dan Amerika Serikat menuding badan yang telah 70 tahun berdiri itu memiliki prinsip bahwa rakyat Palestina adalah pengungsi yang meninggalkan rumah mereka karena adanya perang pada tahun 1948 dan memiliki hak untuk kembali ke daerah-daerah mereka sendiri. Pada Jumat, Washington yang hingga tahun lalu masih menjadi penyokong dana terbesar lembaga tersebut, mengumumkan akan mengakhiri pendanaan itu. Duta Besar Palestina, Hosam Zomlut, menuduh Amerika Serikat menarik kembali komitmen dan tanggung jawab mereka pada suatu lembaga yang didirikan oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1949. Dalun Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPPN Bapenas Bambang Brojonegoro menyebut ekonomi di Nusa Tenggara Barat terancam tak tumbuh pada tahun ini akibat gempa di Lombok beberapa waktu lalu. Bambang tidak memungkiri adanya dampak pada kenaikan inflasi, kenaikan tingkat kemiskinan dan pengangguran akibat gempa. Namun ia belum memiliki hitungan pasti terkait berapa tingkat inflasi di wilayah tersebut sepanjang tahun ini. Pastinya ekonomi NTB sebenarnya sudah melambat sejak tahun lalu karena sektor pertambangan di daerah tersebut mengalami kontraksi. Menurutnya pemerintah butuh waktu paling cepat 6 bulan dan paling lama 1 tahun untuk membenahi ekonomi di NTB. Dari Newsroom Seramitanjung Tanjung sekian berita malam medisi Sabtu 1 September 2018.